yang mana di acara halal bi saya bisa bicara sukses untuk sahabatku teman-teman panitia paguyuban nelayan Mina Samudra. Ada ramayana, juga ada micro shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Ju Palapa. Pemuda-pemuda Ngening luar biasa